Juga kontestan dari Dangdut Akademi Indonesia bakal menyapa panjenengan semuanya. Bakal menyapa rekan-rekan dari keluangan untuk keluarga besar Abah Haji Tosam. Untuk tamu undangan dan juga untuk seluruh warga masyarakat dari Bangkulan. Dinda Asmi The Akademi Adela. Kompak dan juga cumi-cumi kita berikan yang terbaik. Did you Kiitos kun katsoit Semuanya kita goyang, yuk. on yksi ihmeistä. Tämä You Semuanya di sini